ファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファ a ジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファ y ジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイジーファイ Uh, peluang sendiri, terima kasih terima kasih Pak Haji, selanjutnya Pak Agus, k a l i jalan ya s i l a k a n Pak、uh, kalau untuk perusahaan multinasional tadi Pak b a t u salah ya, ini perusahaan multinasional yang dari asing, kalau pajaknya tinggi, itu ya bagus lah karena memang Indonesia ini kan berbeda-beda. mereka pun ngiler ingin a p a disini kalau mereka tinggi pajaknya kan bisa untuk bersaing yang perusahaan kecil-kecil disini sejauh semuanya itu untuk rakyat untuk negara, bukan dikembang sama oknum, jadi itu kebijakannya sudah bagus, tapi jangan sampai apa, disalah gunakan begitu, terima kasih、ya. baik, terima kasih Pak Agus Pak Dibia, selamat siang selamat siang Bu Iya, bisa dilihat di situsnya www.worldtaxationlaw.ch itu nanti keluar peraturan perpajakan dunia di seluruh dunia Nah itu besarnya ditentukan antara 10 sampai 15 persen. Jadi kalau Indonesia 28 persen, maka Indonesia dua kali dari perpajakan dunia. Maka dia bisa, para pengusaha bisa klaim ke Jenewa untuk membuat suatu pajaknya menjadi 14 persen. Bukan、eh, 28 persen. Karena、eh, melanggar perpajakan dunia itu bisa dikenakan sanksi. Empat negeri yang ibu sebutkan tadi bisa dikenakan sanksi. d a l a m h a l ini nanti akan dipanggil ke Jenewa itu masalah... apa namanya、uh, fiskal policy di suatu negara gitu tuh. Jadi、hmm. jangan dipersoalkan terlalu menjauh karena kita perpajakan itu diatur di dunia dan negara-negara yang bebas pajak seperti United Arab Emirate s maupun Kuwait maupun Bahrain itu menunjukkan bahwa negara dia itu ekspornya sangat tinggi sekali terutama minyak mungkin ya dan lain-lainnya sehingga rakyat i tuh nggak perlu bayar pajak semaunya Semau dia kalau mau bayar bagus. untuk keperluan apa, pembangunan apa gitu disebutkan, kalau misalnya tertarik anak-anak ya anak-anak, kalau orang tua ya orang tua kalau mau pembangunan misalnya masjid ya masjid terserah lah, pokoknya pembangunan infrastruktur boleh semua aja termasuk kesehatan, pembebasan b i a ya berobat dan sebagainya, jadi rakyat tuh diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangannya untuk pembangunan negara langsung ke departemennya langsung masing-masing, jadi n gak g lewat departemen pajak, oleh karena i t u pajak dan dia s u k a t pemerintah harus mengaji ulang karena pegawainya banyak yang korup dan tidak benar サロンティカセットカプンレタジュカパセフェンサーン、アジャー、ビスニフェンオピニエンドロスタピンカプンアメリカンギドロスマイクアシアンサロンシアンサロンギカイタミキエリトタントニアンドネシアトウ、マジャディネガラントウクマチュウ、ヤフュニアデフィサイアンソウプロス、タンジダフュウ、アミンジャウウォンカマナマナ、タンタマウナネトウ、チョコバコス。 Tapi kenyataan itu kan yang kita lihat itu berbeda ya. Nah seharusnya pemerintah itu lebih s e n s i t i f ya. Bisa melihat kenapa bisa terjadi begini dan harusnya mengadakan evaluasi. Anggota d PR, m p r sudah h a tahu, mereka harus mengadakan s a t u pembahasan gimana bagusnya, jaminan sosialnya gimana. Ya kita ambil contoh d a h sama ASEAN misalnya Singapura. Singapura itu negara cukup maju. Membayar pajak itu Indonesia lebih tinggi, tapi jaminan sosial di Singapura itu jauh lebih bagus. g i t Untuk u hari tua masa depan, nah dengan begitu strategi kaki tani t i a k e n a p a Singapura bisa, kenapa kita gak bisa. Terima kasih.、Bro. Terima kasih. Selanjutnya, penelpon terakhir Pak Adi.、Ya. selamat siang, silakan Pak. Kalau memang masih kompetitif ya, saya rasa nggak ada masalah ya. Untuk pajak 2 8 persen. Namun kalau memang benar seperti yang Bapak pertama sampaikan tadi, bahwa standar pajak itu telah diatur di j i n e w a tanah, ya kita mestinya menyesuaikan sesuai dengan peraturan internasional begitu kan. Nah, s e r i s i dari pembayaran pajak itu nanti baru oleh perusahaan-perusahaan yang berkaitan bisa di a d j u s t m e n ke dalam、e, kesejahteraan para karyawan yang begitu. はい。Yeah, like